Miss Candy sekarang boneka Baba, Lily, dan Tata sudah bisa diorder lo. Yuk pesan sekarang jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko Balita di shopee.co.id/balita.co